Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Nama ba'du Ibu-ibu bapak-bapak jamaah Masjid Darul Ihsan Rahimakumullah Kesempatan yang sangat Berbahagia ini, marilah kita manfaatkan Untuk tolabul ilmi Kita manfaatkan untuk Menuntut ilmu pengetahuan, kita gunakan Bersama-sama untuk saling bertukar menukar fikiran berbincang-bincang bersama berdialog bersama-sama kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan untuk membicarakan perihal nilai yang sekarang ini nampaknya telah bergeser hampir 180 derajat setengah bulan yang lampau ada seorang ibu pejabat yang sedang jalan-jalan ke Eropa tentu saja dia terlente suaminya tidak ikut serta karena liburan di Eropa apa yang terjadi dia kecepetan justru yang kecobaan itu adalah barang yang dibawa tasnya adalah tas yang harganya 17 juta saja ya. tas cincinnya untuk wanita pak mereknya Louis Vuitton, Veyton ya. 17 juta itu hilang entah paspornya entah duitnya berapa barangkali bisa dibayangkan oleh ibu bapak sekalian tapi begitu dia kehilangan, dia tenang dan mengucapkan thanks God, terima kasih Tuhan tas itu palsu ini nampaknya ini kepalsuan ini akhirnya menjadi mode ya masa kini jadi tas ini juga Bapak tidak tahu ini palsu atau asli tapi kalau yang bawa Ustaz Mustafit Amat jelas ini asli Ya 12 jutaan lah kira-kira Itu begitu Jadi tapi akhirnya orang mengantisipasi banyak kejahatan Akhirnya nentengnya tas Yang palsu, yang tidak asli Tapi sesungguhnya siapa Kalau tergantung, kalau orang yang, yang Menjinjing itu orang telkom kan Tidak mungkin itu palsu Apa belinya baju dicadas Kan tidak mungkin Betul kan, yang baju yang dikenakan kan Bajunya setidak-tidaknya Dari di pasar baru gimana <SILENCIO> jadi ini nampaknya tren dalam kehidupan ini apa namanya serba barang itu serba palsu Ya, ini masalah nilai sehingga akhirnya bisa saja seorang tersangka tiba-tiba sakit ketika mau diusung ke pengadilan banyak orang berkata dia sakit palsu tidak benar ya bapak ibu tahu persis membaca di koran surat sudi dan hasan wirayuda itu ternyata dipalsukan katanya cenah kata orang bandung jadi nampaknya kepalsuan ini ini sudah merambah ya meluas di negeri kita tercinta ini. Jadi kepalsuan rupanya telah menjalar ke mana-mana. Tengok saja bagaimana barang palsu berikut kepalsuannya beredar luas di kalangan mabas dari desa sampai kota. Akuwa menjadi akuaria ya. Itu kan begitu. Kemudian ada gigi palsu senyum-senyum kelihatannya manis tapi giginya sebenarnya sudah ompong. Ya kemudian pakaian juga palsu. Kemudian sepatu juga palsu. Pupuk palsu, obat palsu, uang palsu, ya. tinta palsu, ijazah palsu. Ya. Kartu tanda penduduk juga palsu. Ya. Ada juga dukun palsu, ada juga polisi palsu, ada juga tentara palsu, ada juga teroris palsu sehingga banyak dikelabui dan mengelabui nilai kita artinya apa sesungguhnya ini masalahnya sudah begitu meluas ketidakjujuran atau memang ada maksud-maksud tertentu dan nampaknya ini suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani yang bersangkutan sendiri rasanya tidak apa namanya tidak pede kalau bajunya tidak baju yang hebat tapi sesungguhnya baju hebat tidak hebat kan bisa dilihat jatuhnya dan sebagainya, begitu kan tapi bergantung yang pakai juga kalau yang pakai Pak Yusuf Muhammad itu beda walaupun warnanya begitu, pasti beda dengan warna-warna yang lain jadi jelas bukan palsu jadi ini nampaknya hal-hal semacam ini sudah merambah ke mana mana jadi ini sungguhnya menyukai suatu hal yang sudah menyangkut masalah nilai jadi kepalsuan itu artinya ketidakjujuran kan kepalsuan itu artinya Ya bertentangan dengan keyakinan kita akidah kita. Apalagi kalau dibandingkan Rasul Muhammad SAW. Apa itu? Yang menyatakan wa ma'af apa Al Amin kan? Mendapatkan Al Amin. Beliau tidak pernah berdusta barang satu kali pun tapi sekarang ini dalam kenyataan praktik dunia yang semakin tua ini semua akhirnya nampaknya tidak masalah sepertinya datar-datar saja dan seringkali saya ungkapkan di dalam berbagai macam kesem kesempatan nampaknya wabah atau penyakit virus ini sudah menjalar seperti yang pernah menjalar terjadi di Madian sebuah wilayah apa namanya yang digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai negara yang paling bobrok di dunia yang sekarang wilayahnya Muammar Gaddafi ada kota namanya Tobruk itu ribuan tahun sebelum Masehi itu 7000 tahun sebelum Masehi barangkali itu di sana ada aturan kepalsuan orang itu boleh nipu asal yang ditipu tidak tahu itu begitu Pejabat boleh nipu rakyat Kalau rakyat tidak mengerti Rakyat boleh menipu pejabat Kalau pejabat tidak tahu Suami boleh selingkuh Asal istrinya tidak tahu Istri boleh parkir Boleh jual eceran Maaf Kalau suaminya tidak tahu Dan berbagai macam pedagang Boleh nipu pembeli Asal pembeli tidak tahu Pembeli pun juga boleh nipu pengusaha Kalau pengusaha tidak tahu Pokoknya legal, Itu dianggap baik saya tidak tahu persis apakah hal ini sudah menjalar ke negeri kita atau belum. Nampaknya dengan tadi beredarnya kepalsuan-kepalsuan itu nampaknya memang sudah terjadi. Dan pernah saya di hadapan mahasiswa saya di Fakultas Psikologi, saya ngomong, tolong saudara-saudara jujur jawab, Anda kan sering ujian. Saya tanya, non-tech itu boleh atau tidak? senyum-senyum. Tapi akhirnya ada yang ngomong, "Boleh, asal dosanya tidak tahu." Itu artinya korupsi juga boleh. Kalau rapi. Ya. Jadi berbagai-bagai macam apa namanya? tingkah laku yang nampaknya sudah menggeser sebuah nilai yang akhirnya nilai ini tidak ditentukan oleh keyakinan hati nurani sendiri tapi ditentukan oleh komunitas kelompok. Karena itu di dalam buku Dilemma of Muslim Psychologist yang ditulis oleh Dr. Malik Badri itu apa namanya? good and bad, baik dan buruk itu dirumuskan termasuk jika kita baik buruk itu apa sih? Baik buruk ini kita sudah mengglobal. Siapa yang menentukan baik buruk di dalam kehidupan ini? Dalam kehidupan masyarakat, bangsa kita ini siapa menentukan? Yang menentukan adalah negara barat. Maaf, sebut saja Amerika lah. Mereka yang punya standar. Nah, barat menentukan baik-buruk itu bagaimana? Barat menentukan baik-buruk adalah good become legal. Yang baik itu yang mengikuti aturan main. Jadi segala sesuatu yang tidak mengikuti aturan main yang ilegal itu bad tapi juga good become rasional, yang baik itu yang masuk akal, jadi segala sesuatu yang irasional itu bad yang baik adalah yang normal, yang umum yang lumrah, yang jamak. berarti yang jelek adalah yang abnormal sebagai bukti barangkali kalau bapak ibu di jalan melihat ada orang yang rada tidak sehat tapi orang itu dekat dengan Bapak. Bapak ingin menyampaikan komunikasi pada teman Bapak. Bagaimana caranya? Biasanya. Strip artinya. Sebab dia abnormal. Saya tidak tahu. Bapak, sering, ya, Bapak Ibu seringkali mengalami kondisi tidak normal atau tidak. Saya pernah itu. Saya masuk Wamena. Kabupaten Jayawijaya. Saya begitu turun, langsung kaget. Karena apa? Ternyata mereka tidak pakai baju. Yang ditutup cuma anunya, tahkiatnya. Perempuannya ditutup dari pusat sampai lutut. Semacam pakai tali rafia. Sehingga kalau ada angin sepoi-sepoi datang, itu belantaranya kelihatan. Saya tidak tega moto itu. Nah, saya foto dengan mereka. Orang-orang menganggap ada orang sinteng datang Jadi yang berbaju justru yang dianggap sinteng Sebab umumnya orang adalah tidak pakai baju Karena apa rumusannya Normal and abnormal Yang lumrah dan tidak lumrah Seterusnya adalah good adalah Kata Barat Selain legal Selain rasional Selain normal juga kajian sosiokultural yang good adalah yang well adjusted, yang lumrah. Berarti sebaliknya yang misfit, bukan mustafit, misfit, pakai T. Itu yang aneh. Karena itu kalau ibu bapak ingin sehat, ingin normal, ingin baik adalah harus menciptakan diri. Ketika ke masjid harus pakai baju mesjid. Coba ke masjid pakai bikini, coba ke baju ke kolam renang harus pakai baju kolam renang coba ke kolam renang pakai mukena bu dicoba cebur langsung wartan muat -wart ada ikan lumba-lumba datang nah ini berarti bahawa itu rumusan-rumusan yang terjadi pada zaman kini sehingga ketika itu ketika orang bicara tentang pornografi dan kurnu aksi akhirnya melihatnya dari sisi seni ini wajar tidak wajar, normal tidak normal jadi bergantung dari kita sendiri akhirnya bagaimana? Karena itu kalau kita menyikapi model semacam ini, bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan? mestinya orang yang beragama, itu kata Malik Badri adalah mestinya juga mengikuti rumusan Barat, good, legal, ilegal, ya. Tapi juga plus Bagaimana agama mengajarkan? Tidak hanya sekedar legal illegal, tapi bikam halal and haram, bikam pious and sinful, berpahala atau dosa. Itu yang mestinya harus kita jadikan sebagai rumusan ketika kita melakukan satu perbuatan atau menghadapi satu permasalahan, dilihat apakah itu mengundang dosa atau akan mendatangkan pahala. Walaupun mungkin normal umum tapi kalau kemudian mendatangkan dosa, ya berarti ya bad. Kalau tindakan yang mungkin dilihat tidak baik, rumusan umum, tapi ini adalah mendatangkan dosa, ya itu suatu hal yang bad. Jadi gampang. Terjadinya persis seperti dalam masyarakat madian yang saat itu umum, sudah seperti itu, dan karena kondisinya sudah 99 9,9%. Modelnya nipu itu boleh asal rapi. Allah menurunkan <coughs> Nabiullah Syuaib, mertuanya Nabi Musa dan menghadapi masyarakat yang 99,9% seperti itu. Syuaib tidak berani mengekat, tidak berani melarang syarat drastis. Tapi Syuaib tahu bahawa mereka melakukan itu Karena dimotori oleh Jalan pikiran Maka digelitik di dulu oleh Su'eb Bagaimana jalan pikirannya Karena itu di dalam Al-Quran kita temukan ayat Yang menyatakan Su'eb me Mengajukan pertanyaan Hai kaumku, mengapa anda lakukan Perbuatan semasam itu Padahal anda tahu akibatnya Ya memang menguntungkan Pedagang, kalau bisa nipu Bisa memalsukan, kan untung banyak tapi percayalah Boleh jadi mungkin suai begitu Cepat atau lambat dagangan Barang dagangan anda akan habis Dan ketika barang dagangan anda habis Anda harus kecaringin Harus ke kegedebagi Di sana anda ganti lagi dicek oleh orang grosir Jadi akhirnya sama Nah inilah barangkali fenomena Yang terjadi dalam kehidupan ini Saya punya saudara adik Di Jakarta, di Pamulang Buka warung kecil-kecilan, jual gula, jual kontong dikit lah. Jual beras. Karena modalnya dikit, langsung bawa dari grosir, bayar, pulang lagi dijual. Sang Cina tau kenya, langsung ngomong, Pak. Lebih baik begini aja, Pak. Beras, 25 kilo, saya kurangi 1 kilo. Pedagang, pembeli gak ada yang tahu. Kayak bapak ibu lah pernah membeli gula pun. Bapak Pernah Ditimbang kembali enggak Betul 1 kilo atau tidak Katakanlah dikurangi 1 sendok Atau 2 sendok kan enggak tahu Adik saya langsung meng Betul kok itu memang menguntungkan Tapi kalau kebetulan ada seorang langgan saya Yang menimbang kembali Itu berarti iklan yang buruk Iklan yang jelek Sejak saat itu akhirnya adik saya dipercaya untuk bisa ngambil tanpa bayar duluan. Nah ini artinya apa? Artinya ini fenomena di dalam kehidupan kita ini nampaknya sudah umum. Sekarang dengan resesi terus panjang harga terus naik macam ini, barangkali ibu bapak beli apa saja kan masih tetap harganya, cuma kualitasnya dikurangi ya. Kan? Yang tadinya kecapnya kentalnya sekian menjadi keencerannya menjadi sekian, yang beli seneng tidak naik, yang jual senang kan apa untungnya banyak. Nah, inilah kehidupan semacam itu nampaknya sudah merupakan kebiasaan di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya apa yang terjadi? Hati nuranilah yang boleh jadi perlu menjadi acuan kita. Apa kita akan ikut-ikutan? Menggila ikut-ikutan apan mengikuti kondisi semacam itu? Karena itulah saya ingat akan nasihat Ezek Mutakin Waktu itu rektor UNISBA Beliau mengajarkan pada mahasiswa-mahasiswanya Hai mahasiswaku semuanya anak-anak Jadilah anda, belajarlah anda kepada ikan yang hidup Belajarlah pada ikan yang hidup Sebab ikan yang hidup itu lincah Bisa ke pengawan Solo Bisa ke Citarum Bisa ke Kesa-Kesa Bisa ke Musi Bisa ke Lautan Hindia, Bisa ke Jepang, Bisa ke India, Bisa ke Amerika. Tapi mereka bertahun-tahun di laut hidup di lautan yang asin, badannya tetap tawa. Itu artinya apa? Prinsip itulah yang perlu kita pegang. Jangan sekali-kali kalian menjadi ikan bagaikan ikan yang mati. Sebab yang namanya ikan mati itu adalah kalau ke Padang pasti akan dibalado pedas rasanya. Kalau ke Solo rada manis sedikit kalau ke Sunda pasti akan dipais. itu begitu, ikan mas walaupun di Sunda namanya ikan mas kan. Mentang-mentang di Sunda langsung beli ikan bakar. Bapak Ibu langsung omong A, ikan bakar hiji, ikan apa? Ikan AA, enggak ada ikan AA. Tetap ikan mas walaupun di Sunda Nah, itu itu itu artinya apa? Mestinya kita memiliki prinsip di dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang beragama yang mengajarkan untuk melakukan tindakan tindakan suatu agama, standar yang kita lakukan itu indah apabila standar yang dipakai adalah hati nurani dan agama sebab hati nurani tidak akan pernah dusta. Ini barangkali yang perlu apa kita jadikan bahan renungan di dalam acara yang pendek ini mudah-mudahan apa namanya hal ini sebab apapun yang kita lakukan ya kalau itu suatu tindakan yang benar apapun itu pasti orang akan berikan catatan, orang akan berikan komentar. Seperti kisah yang apa namanya seringkali diungkapkan ada seorang bapak dan anak ceritanya. Ke pasar hewan beli kuda yang hebat Begitu pulang dapat kuda yang hebat, bapaknya naik, anaknya disuruh jalan, nuntun kuda. mengikuti dari belakang, orang ngomong, ini gagalnya pendidikan. Bapak malah enak-enak, anaknya enggak diberikan kesempatan. Mestinya kan justru anaknya, yang mesti masih badannya, fisiknya belum kuat, mestinya kan bapaknya yang jalan, orang tuanya yang turun nampaknya mereka berpikir berunding, akhirnya anak naik bapak turun lewat telkom orang ngomong lagi, lah ini orang tidak bisa melaksanakan apa namanya, produktivitas bisa dinaiki berdua, kan udah hebat kok malah dituntun masih akan bisa dinaiki berdua setelah berembok, akhirnya mereka naik berdua akhirnya lewat gedung sate, orang ngomong lagi ini gagal, ini jelas orang tidak mengenal pri kebinatangan masa kuda dinaiki berdua konon sampai di rumah akhirnya kudanya, apa langsung ngomong mesti kan bisa bingung kan dinaiki bapak salah dinaiki anak salah, dinaiki berdua salah akhirnya mereka cari bambu udah, pikul sajalah ketika dipikul diikat lah ini baru namanya berita biasanya kan orang naik kuda, ini kuda naik orang jadi apapun yang berusaha akhirnya konon sampai di rumah dipotong sudah. Nah ini artinya apa? Apapun yang kita lakukan, mengerjakan keyakinan kita, pasti orang akan memberikan komentar. Nah bagaimana solusinya? Yang penting ada kita lakukan kalau itu benar, dan kemudian mendatangkan pahala, kemudian itu menghindarkan dari dosa, komentar-komentar semacam itu barangkali tidak perlu kita dengar. Inilah yang penting dalam kehidupan masa kini yang cenderung, apa namanya terjungkir balikan nilai ya pendustaan kepalsuan itu banyak terjadi di mana-mana akhirnya yang penting adalah lakukanlah sesuai dengan keyakinan kita dan kemudian kita tawakal pada Allah orang komentar adalah suatu hal yang biasa itu saja barangkali sekedar yang dapat saya sampaikan boleh jadi kalau ada yang yang tanya silahkan kalau ada yang memberikan komentar kalau tidak ada kita cukupkan sekian saja mudah-mudahan renungan ini merupakan bagian dari hidup yang akhirnya kita akan bisa mengambil solusi yang terbaik barangkali nasihat dari Ezzat Mutakin tadi merupakan suatu nasihat yang luar biasa hebatnya yaitu bisakah kita belajar daripada ikan yang hidup lincah artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan tapi punya prinsip having personality dan itu seperti yang dinyatakan Rasul 15 abad yang lampau, yang juga sering kali saya sampaikan, yaitu Lataku nak jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang immaah, orang yang men salam orang yang kolu in nama Anas, orang yang senantiasa menyatakan kumahabatur wad yusule peopledu in ahsan Anas ahsan tu apabila orang yang berbuat baik saya berbuat baiknya karena orang lain. Kalau kita berbuat baiknya karena orang lain berbuat baik sholat kita karena orang lain berbuat melakukan sholat maka berarti kalau orang itu berbuat tidak baik, berarti kita akan ikut-ikut tidak berbuat baik karena itu Rasul kemudian menegaskan walakin watinu anfusakum tegolah engkau di dalam pendirian in ahsanana antoksinu, apabila orang berbuat baik saya berbuat baiknya, saya jujurnya bukan karena orang lain tapi karena keyakinan saya hati lainnya melakukan perbuatan jujur jadi akhirnya kita tidak akan mudah digoyahkan oleh hal-hal perubahan-perubahan yang terus menerus di dalam kehidupan ini akhirnya kita akan enak apapun yang kita lakukan tenangkan. apa yang menilai adalah bukan orang lain tapi yang menilai adalah Allah SWT itu saja barangkali sekedar renungan kalau tidak ada uh, pertanyaan atau yang protes kita cukupkan sekian saja wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh